Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali subhanallah wa subhanallahil ali adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata subhanallah wa subhanallahil amin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata Subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi rabbil alamin ataka khotik wa ridana nafsihi wa juzna tashiki wa kalimatihi allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a akhra dhinan ila yaumiddin ikhwatallih mana guru guru ya insyaallah Allah pemirsa saudara saudariku yang kucintai karena allah Majlis cahaya katik Semoga hati kita semua diberi cahaya nur oleh Allah jelas-jelas lo. Kali ini kita bersama Ustaz Hasan Bisri SLC. Beliau adalah Sekjen RC Asosiasi Rukyah Syariat, ya Syariah Indonesia. Jadi Rukyah yang berdasarkan hukum Allah yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada intrik-intrik, tidak ada tipu daya. Tidak ada praktik perbukunan di dalamnya. Apalagi, na'udzubillah, kesyirikan-kesyirikan. Allahuakbar, banyak sudah yang Allah sembuhkan melalui rukiyah syariat Allah ini. Nah, kali ini kita bersama beliau dengan tema Bahaya Praktik ramalan. Nah, ini banyak orang yang Hah? Ramalan, wuuu. Di sini judulnya Amalan, jauh amat ya. Ustaz Idris Ismail akan membaca Surah Luqman ayat 34. Silakan. Salatu wassalamu ala rasulillah amba ba'ad Hadirin pemirsa cahaya hati dan kaum muslimin yang berbahagia Di sini Allah SWT memberitahukan kepada kita bahawa Ada lima kegoiban yang menjadi otoritas Allah Yang pertama, yaitu kapan terjadinya kiamat yang kedua Yaitu tentang turunnya hujan Dan yang ketiga Apa yang ada di rahim seorang ibu Janin maksudnya Kemudian yang keempat Tidak ada seorang pun yang tahu Apa yang akan dilakukan esok hari Dan yang kelima Tidak ada seorang pun yang tahu Di bumi mana dia akan mati Jemaah Rahmatullah pada pagi hari ini kita tidak akan membahas semuanya saya fokus membahas poin yang keempat wa ma tadri nasum madza taksibul ghadah kaitannya dengan ayat ini ada sebuah hadis yang diriadkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dan sahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salah satu ayat akhluh al-jannah. Ada tiga kelompok yang tidak masuk surga. Naudzubillahinik. Siapa saja tiga kelompok tersebut? Yang pertama mud minul khomri, pecandu miras atau pecandu narkoba. Tidak masuk. Ya. Jemaah sekalian. Memang para ulama menjelaskan bahwa tidak semua orang eh, bisa menjauhi yang namanya miras atau narkoba Terkadang terjerumus di dalamnya Tetapi kalau dia segera bertobat sebelum ajal tiba Insya Allah Allah akan mengampuninya Tetapi kalau sampai ajal tiba dan dia masih dalam kondisi seperti itu belum bertobat Ini yang masuk dalam kategori hadis ini Jamal Rahmatullah Di negeri kita ini yang notabene mayoritas muslim Bahkan terbesar secara kuantitas di dunia Sekarang telah dinyatakan oleh pihak aparat Telah menjadi the best market narkoba Pasar besar narkoba dan sekarang dinyatakan Negeri kita lagi darurat narkoba Kenapa Jamaah sekalian? Sampai awal 2015 ini BNN mensinyalir para penyalahguna narkoba ini sudah mencapai angka hampir 5 juta. Dan menurut catatan mereka, 50 orang setiap hari di negeri ini meninggal akibat narkoba. Setiap hari. Begitu pula Jamaah sekalian, tentang miras, ada gerakan moral anti miras yang disebut gemam. Eh. Mereka mencatat dalam setahun negeri kita ini ada 18.000 orang meninggal akibat miras, termasuk miras oplosan yang sekarang lagi rame itu. Eh. Ini potret. Buram, negeri eh, kita jamaah sekalian yang menjadi PR kita semuanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti eh, akan bahasa miras, eh, akan bahaya miras ini. Bahkan Rasulullah menyebut sebagai Ummul khabaif, induk dari segala kejahatan. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang tidak masuk surga adalah Qatiur Rahim Pemutus tali silaturahim, mungkin diantara kita pernah melihat ada orang yang bermasalah dengan orang tuanya atau dengan keluarganya lalu diputuskan nggak diakui sebagai ibunya, nggak diakui sebagai ayahnya. Fenomena seperti ini marak di negeri kita ini hadis hadisalian. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan, لا يدخل الجنة قوة الرحيم Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim atau kekeluargaan. Ini yang harus kita jauhi. Yang ketiga, ini tema kita, مصدقون بسيحري Yang tidak masuk surga adalah orang yang percaya dan membenarkan praktik ramalan. Ya, mas, kalian. Praktik ramal meramal di negeri kita ini marak sekali, apalagi awal tahun seperti ini. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana nasibnya di tahun 2015 nanti, seperti apa proses bisnisnya, bagaimana langkah yang bisa membuat mereka bisa sukses. Jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti akan bahaya praktik ramalan ini. Tetapi banyak saudara-saudara kita tidak menyadari hal itu. Bahkan mereka termakan oleh slogan, ini hanya ramalan, percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Banyak orang yang mempercayai slogan ini, bahwa kalau kita berinteraksi dengan peramal itu tidak ada konsekuensi apapun. Padahal zaman sekalian ini adalah masalah akidah yang sangat vital. Dampaknya itu sangat buruk Kalau kita tidak hati-hati Dalam kitab Al-Qolul Mufid Syaih Utsaimin menjelaskan Ada tiga kategori Orang yang interaksi dengan peramal itu Yang pertama Mereka yang iseng Coba-coba Dan ini saya mengingatkan Jemaah sekalian Kepada kaum muslimin terkadang kita nggak sadar tuh ya saat kita beli majalah konvensional majalah umum kadang-kadang di situ ada rubrik bintang anda zodiak anda gitu, ya. tidak jarang jamaah sekalian saat kita lelah membaca artikel membaca berita lalu kita iseng ya, lihat bintang saya apa ini sagitarius apa aries atau apa gitu. dilihat tuh Bagaimana kesehatannya, bagaimana uh, keuangannya, begitu dilihat di situ hati-hati eh. kesehatan anda akan buruk. Ini te. eh, ternyata pergi ke kantor atau kemana gitu kehujanan lalu, lalu pilek dia, wah benar tuh ramalan. Te. Nah ini setan memberikan celah kepada kita. Akhirnya tidak jarang orang yang seperti ini jadi pecandu ramalan. Awalnya is Nah ini jamaah sekalian, Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man atta arrafan fasa'alahu an lam tuqbal lahu shalatun 40 Siapa yang datang ke peramal, lalu bertanya, bertanya aja konsultasi, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Masihkah kita menganggap ini masalah iseng, masalah tidak serius? Imam Nawawi Rasulullah menjelaskan bahwa Allah memberikan hukuman yang sangat berat seperti ini, pasti perilaku kita atau penyimpangan itu berat. Gak mungkin Allah menghukum seberat itu kalau nggak berat hukum apa penyimpangannya. Jadi jemaah sekalian sekali lagi jangan coba-coba masalah ini. Rasulullah sudah menutup pintu-pintu kesyirikan supaya kita tidak terjerumus dalamnya. Kemudian yang kedua yang serius, memang dia butuh konsultasi, butuh peramal, ingin merubah nasibnya. Apa konsekuensinya Rasulullah menjelaskan dalam hadis ilad Imam Bazar Imam Ahmad man atau arrofan aukainan fasadkau bima yakul fakat kazzab bima unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi sallam siapa yang datang ke peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dia katakan mengikuti petunjuknya disuruh ganti profesi dia ganti profesi disuruh ganti apa kerjaan dia ganti kerja, disuruh ganti nama dia ganti, disuruh mandi kembang dia ikuti. Nah, jangan kalian orang seperti ini kata Rasulullah, fakat khabar bima ungzilah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah kufur terhadap Al-Quran dan Al Hadis. Kenapa? Di ayat tadi sudah dijelaskan, wama tadri nafsumada taksi bugoda. Allah sudah menegaskan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi sekali kalau kita percaya oh ki ini bisa, ki ini tahu berarti kita tidak percaya pada ayat ini kufur kita dan yang terakhir yang ketiga orang yang interaksi dengan peramal karena ingin mengungkap kebohongannya ingin mengungkap kebusukannya ingin mengungkap kesalahannya dan itu dibolehkan Rasulullah pernah datang ke peramal yang bernama Ibn Sayyad Rasulullah menyembunyikan sesuatu Ibn Sayyad disuruh menebak apa yang saya sembunyikan ini Ternyata tembakannya salah, dan masyarakat saat itu sangat percaya ibu Syaikh itu peramal yang jitu hebat. Lalu Rasulullah mengatakan, ihsan lanta dua kodrok, nyahlah kamu ibu Syaikh, kamu tidak akan melampaui batas kemampuan kamu. Jadi jamaah sekalian sekali lagi hati-hati. Banyak orang menganggap ini hal biasa, padahal ini masalah akidah yang sangat serius, yang bisa merugikan kita dunia dan akhirat kita. Nauudzubillahimdali. Allah wa a'kbar, wallahu Rasanya kita kita yang ngaji ini nggak kepikir untuk datang tapi bisa terjebak untuk membaca tadi itu jodiajodia itu yang isem isem ah aku nggak percaya tapi baca juga nggak percaya nggak percaya baca juga aneh nih Allah wah ketika istrinya mulai membaca lalu dia kan seorang Ustad eh, papa kan lahir tanggal anu dibaca ini nih wah mungkin tapi ini ya juga ya ah ini ini, ini. sudah tidak untuk isam-isam, ini masalah tawhid Kita beriman pada Allah Kita tidak tahu apa yang terjadi besok Kita berikhtiar dalam taat kepada Allah Jala-jala Terima kasih amal jariah yang terus mengalir Ini dari anak-anak kita Arifin senang sekali Anak rajin mengumpulkan Ada yang dua bulan, tiga bulan Kemarin ceramah Di Boyolali, seorang anak mengantarin ini Makasih anakku sayang untuk pesantren Jabal Sindur Azikra. Uh, silakan hubungi Ahli Awaludin. 0856 -9010. 0856 9010. Semoga amal jariah kita diterima oleh Allah jalan-jalan lalu. -jalan. Ketoratul Majlis Subhanakallahu wihamdika. Asyiduallahi ilahi ila antas. Asyiduallahi rupiah wa adub. Jazakumullah Ustaz Hasan Nisri Al-Sih. Ustaz. Idris Ismail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh